Pak Quick, lagi-lagi kita mengalami defisit pasokan listrik dan beberapa kalangan berpendapat jika masalah ini tidak segera diatasi, tentunya masa depan kita akan semakin suram, Pak. Ya, yaitu kalau didiamkan terus, mesti ada perombakan luar biasa di dalam pemerintahan, ya apakah orientasinya tidak tidak tidak mau AMR full bank lagi, independen dan berani tidak bayar utang itu, tidak bukannya ngemplang ya, bayar sekuatnya sendiri. Gitu. Kalau mau diisolasi ya silakan, itulah ini kan, kan menjalan kemerintah orang lain. Untuk kepentingan orang lain bagaimana? Nah itu kan nampaknya nggak akan terjadi. Jadi kalau itu tidak akan terjadi, ya akan terjadi kekacauan seperti ini, kelangkaan listrik, macam-macam, kemiskinan, segala macam. Meledak nggak satu kali? Nah lantas apakah subsidi harus ditambahkan untuk sektor kelistrikan kita Pak Kuyk? Bisa, kan sudah dilakukan. Jadi ditinjau dari sudut produksi yang ada, dan kesulitan mengenai menaikkan harga TDL, itu pemerintah sudah sudah mengambil keputusan mensubsidi yang sama sekali lucu, tidak konsisten. Tapi oke okay lah, dengan demikian lalu TDL-nya tidak jadi naik. Tetapi dalam hal kelangkaan, tidak bisa memproduksi listrik sesuai dengan permintaan rakyat, wah ini sulit. Jadi yang ingin saya katakan adalah begini, jadi itu membabi buta, mengikuti mekanisme pasar, sedangkan minyak itu milik sendiri sebagian besar itu terus dinaikkan lah kalau itu dinaikkan dengan alasan subsidi yang yang tidak ada uang keluarnya sebetulnya kan untuk PLN yang bahan baku merupakan bahan baku penting BBM itu kan harga pokoknya naik harga pokoknya naik kan rugi dia kalau tarifnya tidak ikut naik pun dikatakan disubsidi lah terjadi keanehan kan kenapa boleh disubsidi tapi kenapa BBM tidak Tapi ironis ya Pak, monopoli PLN di sektor kelistrikan justru tidak memberikan keuntungan. Nah itu dia, monopoli tapi nggak bisa untung, itu kan aneh. Jadi di dalamnya pasti terjadi kebocoran, korupsi yang luar biasa dan dan memang memang terjadi kan, makanya beberapa direktur ditahan. Baik Pak Kwi, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra Bisnis, demikian perbincangan kita bersama Kwi Kiangi. Saya Winnie Hanjaya.